No, no, no. Alhamdulillah Nahmanu kudu wa nesta'inu Wa nesta'u kiri Wa na'udhu billahi Bin suruhi al-khusina Wa bin sayyati amadina Ayatillahu ala kudukillah Wa bayi bidinu Kala ha'i ala Wa ashadu ala lillahi Udallahu wa ahdahu wa shahulikala wa asyadu anna muhammad dan abduh wa rasul salallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba bapak Bapa, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah kaum muslimin maupun muslimat di masjid ar rohbah yang diulia oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali bertemu dan berkumpul di masjid kita yang mulia ini Untuk melanjutkan uh, pengajian rutin kita Dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Masyid Jahiriya, uh, budaya-budaya orang-orang zaman jahiliyah. Bagian yang kelima Budaya jahiliya Ya Pada zaman dulu Orang-orang jahiliya itu meyakini Bahwa banyaknya harta Seorang manusia punya harta kekayaan yang banyak Merupakan tanda kecintaan allah kepada dirinya, ya berarti kalau orang-orang kaya hartanya banyak, berarti allah itu cinta kepada dirinya, bahwa orang tersebut di dalam kebaikan dan di dalam kebenaran, ya ini eh, keyakinan atau kepercayaan orang zahidiah. Nah. Ya zaman dahulu termasuk dari perangai jahiliyah pemberian harta dunia yang manifat kepada seseorang itu dijadikan dalil bukti bahwa Allah mencintainya. Orang yang kaya berarti dia orang yang baik, orang yang kaya berarti dia orang yang benar dan orang yang dekat dengan Allah karena. Dia diberikan kekayaan berarti Allah cinta dia berarti Allah sayang dia berarti Allah itu dekat dengan dia dengan bukti kekayaannya ya seperti yang Allah subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam surat Sabat ayat 34 sampai 39. Wama arsalna fi koriadin min nadhir. Wama arsalna dan tidaklah kami mengutus di suatu negeri dari seorang pemberi peringatan. Pemberi ya, peringatan maksudnya adalah para nabi dan para rasul. Ya, jadi setiap nabi dan setiap rasul sejak zaman nabi Nuh AS, ya, Sama samai. Ya, Sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, jika ada Nabi datang di suatu tempat di suatu negeri, inlar kala mutrofuhah kecuali berkata orang-orang yang kaya. Ya, Mutrof itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang hidup mewah di negeri tersebut kafirun Sesungguhnya kami Tidak kami tidak mengikuti Apa yang kamu utus Untuk menyampaikannya ya, Artinya apa di sini Bapak-bapak, oh, ibu-ibu Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan Yang pertama kali ya, Tiang-tiang orang-orang Yang menentang Dakwahnya Nabi Orang-orang yang menentang dakwahnya para Rasul itu Kebanyakannya adalah orang-orang kaya Orang-orang yang hidup mewah Ini setiap Nabi, setiap Rasul seperti ini ya, Alasannya apa? Wakalu mereka beralasan Sebab ya, Kenapa mereka itu tidak mau mengikuti Nabi tidak mengikuti Rasul, alasannya nah hendaklahmu hamwa dan wahala dan kami itu orang yang lebih banyak hartanya daripada kamu wahai Rasul kami orang kaya lebih banyak hartanya daripada para pengikut-pengikutmu wahai para Nabi dan para Rasul ya artinya apa kami itu orang kaya, diberikan harta banyak oleh Allah. Berarti Allah itu cinta kepada kami. Allah itu lebih dekat kepada kami daripada kamu, wahai Rasul. Lebih dekat daripada para pengikutmu, wahai Nabi dan Rasul. Karena pengikut para Nabi dan Rasul itu kebanyakan orang-orang miskin, ya orang-orang yang tidak punya apa-apa. Ya, sehingga. Kalau seandainya Allah itu cinta kepada kamu, kalau kamu itu benar putusan Allah, pasti Allah akan memberikan kamu harta. Pasti Allah akan memberikan kamu kekayaan. Ya, karena Allah cinta kamu. Kalau kamu itu miskin, pengikutmu itu orang-orang miskin, berarti Allah itu tidak sayang kamu. Allah itu tidak menolong kamu. Kami orang kaya itu orang yang dekat dengan Allah. Buktinya kami diberikan harta oleh Allah. Berarti kami itu disayang oleh Allah. Ya, maka seperti itu. Mereka menolak. Mereka tidak mau mengikuti para rasul. Karena mereka merasa dirinya itu benar. Dirinya dekat dengan Allah karena kekayaan yang Allah berikan kepada mereka. Wahai anak-anakmu bimbing di bila dan kami sekali-kali tidak akan dianggap. Ya. Kenapa mereka tidak dianggap? Sebabnya yang pertama mereka itu tidak meyakini adanya hari kiamat. Ya, orang-orang kafir, orang-orang kaya, orang-orang zaman jahiliyah itu dahulu. Tidak meyakini adanya adab hari kiamat Hidup itu ya hanya di dunia saja Kalau sudah mati, kalau sudah meninggal Sampun, rampung, selesai Tidak ada kehidupan yang lain ya. Jadi tidak ada adab, itu tidak ada Hidup itu ya di dunia Kalau Allah memberikan kenikmatan dunia Berarti dia dalam kebaikan ya, Ini sebarunya mereka tidak meyakini Ada yang ada Yang kedua, kalau seandainya Ada Hari kiamat itu ada Maka Kami akan menepus Siksa itu dengan harta ya. Kalau misalnya Kami disiksa, nanti kami akan tebus Dengan harta, kami bayar Dengan harta kami Dengan kekayaan kami, jadi tidak disiksa Tidak dihukum Seperti di dunia, ya dihukum dipenjara 5 tahun dibayar 10 miliar sudah tidak jadi dihukum. Maka nanti di akhirat itu sama. Orang-orang musyrik itu meyakini kehidupan akhirat itu sama dengan dunia. Kalaupun disiksa, ada siksa, ada kesalahan, nanti ditebus dibayar dengan harta selesai. Ya. Ini keyakinan orang-orang zaman jahiliyah. Orang yang kaya itu yang benar. Orang kaya itu yang baik, orang kaya itu yang dekat dengan Allah. Ya, ini kepercayaan mereka. Kemudian juga dalam surat Al-Kosos ayat 76 sampai 78, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Inna Qurunna danamin kaum Musa. Fagalqo alaihim Sesungguhnya korun Ini korun Ini harta karun Korun itu orang yang kaya Ini termasuk Kaum Nabi Musa Fagalqo alaihim Tetapi Korun ini berbuat aniaya. Artinya Tidak mau menerima Dakwahnya Nabi Musa Karena sudah merasa kaya Karena sudah merasa benar, karena sudah merasa dekat dengan Allah, ya, sehingga apa? tidak menerima dakwahnya Nabi Musa. Waataina huminaluluzi ma in nama fatihahus latanu ubil usubati unil Ya, al ini kami berikan adab gerah kekayaan yang banyak. Hartanya Gudang hartanya itu Kunci-kuncinya Sangat banyak, sangat berat Sehingga Dipikul Orang-orang yang kuat itu Kunci kuncinya mau Cuma kunci Kunci gudangnya itu sangat banyak Sehingga Tidak kuat Membawanya itu Kecuali orang-orang yang banyak In kalalahu kaum pada waktu kaum yang berkata jangan kamu bangga dengan harta tadi. Inna muhala farihin sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri karena hartanya. Ya, ini juga sebagai dalil bukti penjelasan kepada kita bapa, bahwa, bahwa Zaman dahulu itu kaum orang yang kaya dan tidak mau menerima dakwah penjelasan ajakan dari Rasul disebabkan karena kekayaan karena merasa dirinya sudah benar ya ini kepercayaan zaman sejarahnya ya kemudian setelah itu bapak-bapak ibu itu Setelah datang Islam ya Datang Islam Dengan Diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW Menjelaskan Bahwa Ukuran Ukuran Tanda kebaikan itu Tanda Allah cinta Tanda Allah itu Dekat dengan hamba Adalah keimanan ketakwaan ya. tiang engkang dicintai oleh allah itu tiang tiang yang takwa bukan karena hartanya bukan karena kekayaannya tetapi yang menjadi ukuran iman dan takwa <tuh> ya ini dijelaskan dalam Al-Quran dan dijelaskan dalam hadis nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam surah al-hujurat ayat 13. Okay. Allah Subhanahu wa taala berfirman inna akramakum indallahi akwaakum. Innallaha alimul khabir. Ya, artinya engkau makrosipun inna akramakum sesungguhnya Orang yang paling mulia Orang yang paling dicintai oleh Allah Orang yang paling dekat dengan Allah itu Adalah at Orang yang paling bertakwa Ya, takwa di bu Melaksanakan perintah-perintah Allah Beriman, beramal sore Menjauhi larangan-larangan Allah Ya, ini orang yang bertakwa Innaulaha animun fabiq sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengenal. Ya walaupun tiang itu orang itu tidak punya kekayaan, ya tetapi iman beramal soleh bertakwa maka Allah cinta kepada dirinya. Allah dekat kepada dirinya. Walaupun tidak punya harta Ya Jadi ukurannya takwa Sebaliknya Tiang-tiang yang banyak harta Tetapi kafir Ingkar Tidak beriman Tidak bertakwa Juga Allah tidak cinta Allah tidak Menyukai dirinya Ya Ukurannya adalah takwa Bukan harta Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yang dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna allaha, Sesungguhnya Allah eh, Layan dulu tidak melihat Tidak melihat artinya Tidak menjadikan patokan, Tidak dijadikan ukuran Ila suwarikum Tidak melihat Rupa-rupa kalian Fisik ya. Fisik tubuh kita Orang yang ganteng Orang yang cantik Berarti Allah cinta Bukan itu ukurannya Orang yang kulitnya putih berarti Allah cinta bukan itu yang dilihat oleh Allah ya wa alaikum dan Allah itu tidak melihat harta kalian jadi harta bukan ukuran yang kaya berarti Allah cinta tidak yang miskin berarti Allah tidak menyukainya juga bukan ukuran ya. Allah tidak melihat Rupa dan harta kalian Walakin akan tetapi Yang nuru ila kulubikum Allah itu melihat kepada Hati-hati kalian Ya Hati-hati kalian dari Iman, ikhlas Yang ada di dalam hati kita Wa Wa'akmalifun dan amal kalian Sesuai dengan sunnah atau tidak Ya hatinya, keimanannya, keikhlasan-keikhlasannya, amalannya apakah sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah SAW atau tidak? Ya, yang dilihat oleh Allah adalah itu, yang diukur oleh Allah adalah itu. Ya, kekayaan dan kemiskinan adalah ujian. Ya, kita sebagai seorang Muslim diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ya, dijelaskan di dalam Al-Qur'an kekayaan kemiskinan itu ujian sama saja ya, ujian ujian itu artinya tes Allah ingin ngetes dengan kekayaan dan kemiskinan kullu nafsin dhaalikatul maut ya artinya apa jadi ujian itu bukan hanya kemiskinan saja nih, ya. karena wan tentiang-tiang itu ada orang pemahamannya kalau diberikan kemiskinan, wah saya berarti diuji oleh Allah karena melarat, saya diuji oleh Allah karena bangkrut, saya mendapatkan ujian. Tapi pada waktu kaya raya enak, dia tidak merasa kalau sedang diuji oleh Allah. Iya, dia merasa tenang. Oh berarti Allah itu dekat dengan saya. Allah itu cinta saya karena saya diberikan kekayaan. Kalau saya miskin berarti saya dikuci. Tidak seperti itu. Yang benar ini, kaya dan miskin itu semuanya adalah ujian. Dari kuno, oh. surat al-amiyah ayat 35. Kurunafsinna ikhtulmaul. Semua jiwa, nyawa itu pasti akan merasakan kematian. Wada beluqum bisharri wal khairi. Ini, Allah mendikau berfirman, wada beluqum dan kami uji kalian. Ya kita manusia diuji oleh Allah bisharri dengan keburukan, dengan kejelekan. Ya kejelekan menurut kita kemiskinan. Kebangkrutan, ya, kemelaratan, ini keburukan. Ini ujian. Wal khairi dan kami ujian, kami uji kalian dengan khair, khair, khair itu kebaikan, kekayaan, kemewahan, kesehatan, kecantikan, kegantengan, kebaikan. Ini juga ujian. Fitnah, ya sebagai cobaan kepada kalian. Wa jauh dan kalian kepada kami akan dikembalikan. Ya. Lulus atau tidak? Diuji dengan kebaikan lulus atau tidak, diuji dengan kejelekan lulus atau tidak. Ya. Naam. Jadi ini yang harus kita yakini, semuanya itu ujian. Kita sebagai seorang muslim kalau kita diuji oleh Allah dengan kecelakaan, kemiskinan, kita harus apa? Bersabar. Kita harus sabar. Ya. Kalau kita diuji dengan kekayaan, kesehatan, kita harus apa? Bersyukur. Ya. Bahkan para sahabat niku, para sahabat itu mereka berkata ya kami diuji zaman dahulu para sahabat itu diuji dengan kemiskinan fa kami bisa bersabar pada waktu ditimpa miskin enggak punya apa-apa mampu sabar salat di serga dan masjid pengajian ya hadir rajin pada waktu miskin ini para sahabat kemudian mereka mengatakan Kemudian kami diuji oleh Allah dengan kekayaan. Ya, setelah itu para sahabat menjadi orang-orang yang kaya, banyak harta-harta onimah. Kemudian para sahabat mengatakan: "Palam nasibir, kami tidak mampu bersabar, tidak mampu bersyukur dengan ujian kekayaan. Ya, ternyata lebih berat. Ujian kekayaan itu bagi sebagian orang lebih berat." pada waktu miskin sabar rajin ibadah ya. tapi pada waktu kaya tidak bisa bersabar tidak bisa bersyukur ya maka kita tadi sikap kita kemiskinan ujian kita harus bersabar kekayaan ujian kita harus bersyukur ya semuanya itu baik Kekayaan kemiskinan baik kalau kita mampu mensikapinya. Jadi yang penting itu apa pak? Sikap. Ya sikap. Artinya bagaimana sikap kita. Ya bukan masalah miskinnya, bukan masalah kayanya, bukan. Tapi sikap. Kalau kita ada orang ditimpa miskin tidak sabar, itu jelek. Kalau ada orang diberikan kekayaan Tidak bisa bersyukur Itu jelek Berarti kekayaannya membuat dia jelek Kemiskinannya membuat dia jelek Tapi Kalau ada orang Yang lingkup Allah uji dengan kemiskinan Dia bersabar Ini bagus Dapat pahala dengan kesabarannya Allah uji dengan kekayaan Dia bersyukur Ini juga bagus Ya, jadi intinya sikap pada waktu menghadapi ujian tadi. Nah, ya, bersabar dan bersyukur. Ini kunci kita sebagai seorang Mumin Ya, karena kehidupan kita itu ya seperti roda. Kadang-kadang kita di atas, kaya, nikmat, sehat. Kadang-kadang kita di bawah, miskin, sakit. Nya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Wati'l kalayam, Nudawilu habainanas. Itulah hari-hari kami putar di antara manusia. Hari-hari ini -hari berputar seperti. Ini. Tinggal kita bagaimana mampu bersikap bersyukur okay? pada waktu mendapatkan kekayaan dan kenikmatan. Syukur itu Bapak-bapak, ibu-ibu Dan jamaah Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Harus dengan Tiga hal ya, Seseorang itu pada waktu Diberikan harta, kenikmatan, kekayaan Akan membawa kebaikan Jika mampu bersyukur Kemudian bagaimana Cara bersyukur kepada Allah Ada tiga cara Ya tiga atau lima ya. Ada lima hal Setiap itu diwastani atau dikatakan Mampu bersyukur Orang yang bersyukur kepada Allah Itu harus gansal perkawis Yang pertama Orang itu harus hatinya meyakini Bahwa kenikmatan itu Berasal dari Allah Kekayaan, kesehatan Semuanya itu Anugerah Kemurahan dari Allah Bukan Atas kecerdasan Saya, saya itu kaya Karena memang saya itu pintar Cerdas Saya kaya itu karena saya itu Memang pekerja keras ya, Saya itu prigeng tidak seperti. Itu. Ya, tapi kita harus meyakini dalam hati kita kekayaan itu anugerah. Kekayaan itu kemurahan dari Allah, nggih. Ya. Aman itu oh, apa, -apa. Apa, apa? Banyak orang yang lebih pinter, nggih. Ya. Tiang-tiang itu langsung pinter, tapi ternyata miskin Elon orang pinter banget. Tapi miskin nggih. Ya. Kita ya pinter tapi ada orang lain yang lebih pintar kita lebih kaya. Ada orang lain lebih sergup kerja keras pagi siang malam bekerja tapi juga tetap miskin juga ada. Ya, saya nyantai kerja di rumah datang rezeki. Ya, berarti rezeki itu anugerah dari Allah harus kita yakini ini yang pertama. Hati kita meyakini bahwa rezeki kenikmatan itu datang anugerah al dari allah. Enggak nomor kali yang kedua seseorang itu bersyukur dengan lisan lisan ya ucapan perkataan banyak menguji allah. Alhamdulillah subhanallah ya saya diberikan allah kenikmatan saya alhamdulillah sehat. Saya alhamdulillah ya cukup ya banyak memuji allah lisan ya lisan harus banyak bersyukur memuji allah <tuh> kemudian yang ketiga wab bapak bapak ibu ibu tiang yang syukur itu dengan menyalurkan kenikmatan itu untuk amal kebaikan menawi nikmat sehat Kesehatan ini pun ya, untuk ibadah rajin sholat sehat kagum siang, ya. sebentar lagi bulan Ramadhan sehat puasa ya sehat untuk tindak masjid pengajian nih rasa syukur atas nikmat sehat ya diberikan nikmat harta. Maka digunakan untuk kebaikan. Soda ho, infak bangun masjid, masjid butuh donatur diinfak. Ya untuk kebaikan. Ini rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wanten tongo terbalik, sedang sakit orang miskin dibantu. Ya ini rasa syukur menggunakan kenikmatan itu untuk jalan-jalan kebaikan yang keempat semakin cinta kepada Allah ya berarti tiyang niku orang itu harus semakin cinta karena Allah yang memberi Allah yang memberikan anugerah nanti semakin cinta kepada Allah ya kemudian yang kelima semakin tunduk kepada Allah ya tiyang niku orang itu harus semakin tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas Kenikmatan yang Allah berikan ya, Orang kaya itu Seharusnya lebih sergeb Lebih rajin daripada orang miskin ya, Karena apa? Dia telah diberikan anugerah oleh Allah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam ya, Pernah Hinnati sholat malam Sholat malam Sampai kaki Sampai Kakinya itu pecah-pecah Karena lamanya berdiri ya, Membaca surat yang panjang Ini Istrinya berkata Ya Rasulullah kenapa kamu sholat kok lama sekali Padahal dosa dosamu itu sudah diampuni oleh Allah Yang lalu ataupun yang akan datang Maka Rasulullah mengatakan Apalah aku naaf dan syakurah tidakkah aku menjadi orang hamba yang bersyukur? Ya, jadi bersyukur itu dengan semakin rajin ibadah, semakin banyak ibadah, semakin berkualitas ibadahnya, ya, semakin harus semakin kaya, semakin banyak harta harus semakin rajin dan berkualitas ibadahnya. ya ini tanda orang-orang yang bersyukur ya dengan hatinya, dengan lisannya dengan amal perbuatannya, dengan rasa cinta dan ketundukan. ya ini bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kembali kepada pembahasan yang pertama tadi bahwa budaya orang jahiliyah keyakinan mereka bahwa Harta, banyaknya harta itu Tanda cinta Allah Kepada seorang manusia Ini zaman jahiliyah. Sedangkan Dalam agama kita Agama Islam menuntunkan Bahwa Kecintaan Allah itu Ukurannya bukan harta Tapi ukurannya adalah iman dan taqwa Ya maka Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kita gunakan harta kita untuk membantu iman dan takwa ya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini semoga bermanfaat ya sebelum kita akhiri silakan mungkin ada pertanyaan ya baiklah tidak ada kita akhiri kajian kita pada malam hari ini Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum wa